Mas Bro? Iya cantik. Aduh, kalau tadi Papa, kalau Mas Bro apa ya? Mas masa ya, saya. Ah jangan gitu dah. No, no, masa. masa di belakang gitu sekarang emas. Sini Mas Bro. Oke sayang. <laughs> Sore saya keobat ini. Saya khususkan lagi ini untuk anda semuanya.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 I'm uh -huh. ZANG Je